بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام سيدنا مولانا محمد وعلى آله Teman-teman yang saya hormati Alhamdulillah wa syukurillah Kita memasuki Tahun baru 2014 ini Semoga di tahun 2014 ini Kita Mempunyai Niat yang semakin lurus Mempunyai tekad yang semakin kuat Dan mempunyai Jalan kehidupan yang semakin Lebih baik lagi dari kadar Kita keringat satu kisah seorang lelaki.